اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين تسليما مزيدا بعد رحماني الله Tadi kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Taala bercerita tentang Nabi Ibrahim, Al-Ladi Khalqani, Fahu Yahdin, Wal-Ladi, Fahu Yutaimni, W Yasqin, Wa Idamari Tuh, Fahu Yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menyembuhkanku. Kita katakan tadi dalam surat Al-Mu'min. Dan ternyata Sudah diingatkan tadi itu terdapat dalam surat As-Syu'ara Ayat 80 Allah bercerita panjang tentang Nabi Ibrahim Di surat Ambiya dan surat As-Syu'ara Dua surat ini Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim Dalam cerita yang panjang Ya ternyata dalam surat As-Syu'ara Baik semoga apa yang kita bicarakan tadi Dari pada doa Memberikan kita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 tawakkal billah min dalik. Waktu yang tersisa kita persilahkan kepada ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat kalau ada ingin ditanyakan. Ya. Kemarin kan ada Pak keluarga dari kami. Iya.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 Mari minta kita satu contoh saja Satu contoh Kita cukup minta satu contoh saja Anda bisa mendatangkan satu contoh saja Dalam agama Islam Maka mungkin kita akan Mengatakan bahwa ketua mereka Mungkin ada benarnya Ada sesuatu yang haram Benda yang haram dikonsumsi di, di, di, di depan umum Tidak haram kalau itu tidak di depan umum Lahawla walaku wa la illa billah Makanya saya katakan tadi Lebih baik untuk tidak berbicara Dibanding membuat banyak orang tertawa dan ibu yang dimulihkan oleh Allah Tanpa ingin memprovokasi Tidak ada niat untuk memburukkan Itulah kondisi umat Islam Itulah keadaan majelis Ulama Indonesia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 Eh 200 ulama bet heeh berarti 500 ulama 500 ulama mengeluarkan sebuah fatwa yang membuat orang awam tertawa Tahula wala quwata illa billah sih muslimin dan muslimatrahhimanyurahhimakumullah bahwa keadaan ini tidak sampai kepada keadaannya yang membuat ibadah orang masrani kepada pendeta tidak sampai keadaan yang seperti itu Insya ta'ala karena memang di agama mereka segala sesuatu harus menunggu keputusan daripada pendeta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 banyak sekali kaum muslimin yang tertawa mendengarkan hasil daripada papat tersebut. Allahu a'lam apa yang mempengaruhi sehingga fatwa itu bisa keluar seperti itu. Kita juga tidak tahu, kita berprasangka saja akan tetapi sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan realita syariat. Tidak wajib kita untuk menerimanya dalam keadaan seperti ini. Kita patang apa yang dikatakan oleh Imam Malik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 Andai para ulama kita memfatwakan haram, saya yakin masih banyak orang Indonesia yang tidak akan mau berhenti merokok. Andai dikeluarkan fatwa haram pun, ya, saya yakin masih banyak orang Indonesia yang tidak akan mau berhenti merokok. Yakin saya, karena <coughs> fatwa haram rokok dari majelis ulama Saudi itu sudah yang saya tahu saja, yang saya tahu karena saya belum baru mengetahui agama dari tahun 90. Berarti sudah berjalan 19 tahun atau 19 tahun, masuk ke tahun yang 19. Sampai haji kemarin saya masih lihat orang Saudi ngerokok. Pada fatwa itu sudah ber, berjalan selama itu sepengetahuan saya, saya saya tidak tahu tahun berapa keluar fatwa itu di sana.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 Wajib untuk tidak Setuju Betul atau tidak ini Ada hukum dibuat oleh manusia Al-Quran dan hadis minggir Kamu tidak berhak untuk memimpin. Saya sekarang saya yang memimpin. Peraturan saya yang menguasai Keadaan seperti ini Bukankah seorang muslim dan muslimah Wajib untuk tidak setuju Iya Ada tiga ayat berturut-tur dalam surah Al-Ma'idah Barang siapa yang berhukum dengan hukum Selain hukum Allah dia orang fasik.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 istilah kita ganti tikar apa? Ya, apa istilahnya? Ganti lapia. Apa? Ganti guling kata orang Jawa, apa? Kalau kita orang Minang ganti lapia. Ganti tikar. Boleh kok. Berarti tidak mahram mereka. Tidak mahram. Apakah saudara kakek, saudara nenek termasuk mahram? Kita punya kakek. Kita punya nenek. Kakak kakek atau adik yang perempuan, kakak nenek adik nenek yang perempuan, apakah mahram bagi kita, ayo siapa yang bisa jawab ini ada gak diantara kita yang bisa menjawabnya sini? mahrum apa enggak mahrum mbak, ada dalilnya saudara tidak mahram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 Saudara dari kakek kita Saudara dari Itu semuanya ma, mahrum Oleh karena itu Saudara dari kakek dan saudara ini adalah Mahrum Dengan dari nah, Saya mau bertanya Saya mau bertanya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 Bukan suatu hal yang yang baik. Demikian juga halnya dengan ta'lim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taqlid di masjidnya, memberikan arahan di masjidnya, berkhutbah di masjidnya, ada lelaki dan ada wanita. Kenapa sekarang kita pasang pasang hijab? Kata para ulama hanya dengan karena takut terjadi hal yang tidak baik. Takut terjadi hal yang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 Kita sudah dengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta untuk saudaranya Ala ghaib. Ketika dia berdoa, temannya tidak tahu dia didoakan Tapi sejauh mana, apa syarat-syaratnya, bagaimana ketentuannya, itu Allah tahu Karena syarat doa juga mempunyai harus memiliki syarat-syarat untuk terkabulkan Itu yang perlu kita ketahui Ketika Nabi mengangkat tangan akan dikabulkan doa Di saat syarat-syarat dikabulkan doa terpenuhi Dan didoakan ketika itu Dia terkabul doanya itu Jangan ditolak Dengan syarat-syarat doa harus terkabul juga Bukankah Nabi Muhammad SAW yang bercerita Ada orang yang mengangkat tangannya ke langit Rambutnya kusut masai Dia bersafar Safar adalah tidak akan Allah tolak doa orang yang bermusafir Dia bersafar Rambutnya kusut masai Dia mengangkat tangannya ke langit Serius berdoa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 Kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan mereka di atas agama Islam Mudah-mudahan malaikat juga mendoakan kita Agar diwafatkan di atas agama Agama Islam begitu seterusnya Lalu kenapa kemudian doa yang sangat banyak Yang sangat berbahaya untuk kita Ternyata diabaikan larinya kepada jodoh Artinya yang gaib biarkan Biarkan di alam gaibnya Yakinlah bahwa Allah tidak akan menya-nyiakan Amalan seorang hamba Dalam Al-Quran surat Al-Muzhammin Allah berfirman di akhir surat Al-Muzhammin وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْضَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ فُرُرُ رَحِمْ Apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian daripada kebaikan Kalian akan temukan dia ada di sisi Allah dengan pahala yang lebih baik Dan pahala yang lebih besar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 Coba lihat. itu pekerjaannya siapa. Adapun kita yang bertanya, kenapa lamaran-lamaran itu benar-benar terjadi? Coba lihat. Yang menulis ini mungkin cuma ramalan-ramalan lamaran -ramalan cuma dia tahu dua dan tiga saja, itu sukses-sukses saja. Yang tidak sukses, dia tidak tahu. Eh? Begitulah setan. Apa perbedaan? apa perbedaan sarta dengan akidah apa nih syariat apa perbedaan syariat dengan akidah akidah berasal dari kata-kata akhodai -kata, akidu artinya ikatan akidah itu adalah ikatan yang ada di dalam jiwa tentang suatu keyakinan bahwa key, bahwa hati kita terikat dengan keyakinan tertentu. Adapun syariat lebih umum daripada itu. Tidak hanya berpung, ber, ber, berada di hati, namun dia ke anggota badan. Islam seluruhnya adalah syariat. Dari syariat Islam yang ada, ada yang ber, berbentuk aqidah, ada yang berbentuk amal, dan amal itu bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang mubah. Semuanya syariat Islam. Tapi aqidah lebih menjurus kepada hal-hal yang bersifat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 Tapi kalau ingin bertemu langsung dengan ustadznya enam juta, nggak sedikit loh. Kalaulah dzikir yang dia lakukan yang mampu memindahkan penyakit ke kambing, bukankah dzikir yang paling hebat adalah zikir Rasulullah? Kapan Rasulullah itu pernah memindahkan sakit-sakitnya ke kambing? Coba tanya. Kalau dzikir yang dzikir itu yang bisa membuat orang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 Karena memang suhu di Madinah lebih keras dibanding Di Muka Tapi tidak seorang pun Yang antara mereka diruatkan bisa memindahkan Demam mereka ke Unta Padahal mereka ahli-ahli ibadah Maka saya mengatakan Dukun berjuang Bertawasul dengan apa yang dibolehkan Bertawasul yang dibolehkan bermacam-macam Salah satunya yang tadi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 Kalau kemudian kita minta ampunkan Sebut nama Allah Al-Ghafur Ya Allah Ya Ghafur Ya Allah Wahai Allah yang maha pengampun Ampunkan aku Allahumma tum'alaya Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ampunkan Tobat Berikan taubat kepada aku Sesungguhnya engkau adalah Yang maha menerima taubat Kita minta taubat Lalu sebut nama Allah yang berhubungan dengan masalah Taubat Begitu seterusnya Allahumma rzuqni ya razaq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 Bagaimana berdoa dengan husna Seperti ya ghaffar Dan bagaimana pula dengan sifat Seperti ya maghfirah Kalau ya ghaffar boleh Lalu minta kepada Allah Sesuai yang berhubungan dengan pengampunan dosa Karena ghaffar artinya yang Mengampunkan Allahumma ya Allah ya ghaffar Ya Allah ya ghaffar Ampunkan aku ya Allah Fa innaka entah ghaffar Sesungguh engkau adalah Rabb yang maha pengampun itu boleh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 Kemudian tidak boleh diyakini Nabi mengucapkannya dan tidak boleh diyakini kita mendapatkan pahala itu <tik> coba lihat kita hanya termotivasi saja bukan mengamalkannya dan mengamalkannya kembali kepada hadis yang sebenarnya yaitu hadis tentang perintah untuk melakukan salat, salat duha. Berarti sebenarnya kita tidak mengamalkan hadis doaif, kita mengamalkan hadis yang usai. Cuman kita membaca ada ada keutamaannya namun hadisnya lemah, lemahnya itu tidak boleh lemah.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 Dan dia beramal saleh. Walamnya kshailallah, dan tidak takut hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berangkat dari ayat ini, maka tentang urusan rumah rumah Allah, dia punya hukum khusus. Adapun kalau kita diberikan orang kafir duit, enggak apa-apa. Kita bangun jembatan mengaspal, membuat sekolah, gedung-gedung sekolah kita, ada orang kafir nyumbang, enggak apa-apa, gunakan. Ada orang kafir ngasih kita duit untuk pergi haji, enggak apa-apa, terima. Tapi untuk membangun masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid, manaa manabillah. Orang yang beriman kepada Allah. Wal-yoomil-akhir beriman kepada hari akhir. Wa-amilah salihah dia beramal saleh. Walam yakshe illallah tidak takut. Hanya kepada Allah. Kalau saya tidak salah dalam surah Taubah ayat 18, cuba lihat surah Taubah ayat 18. Dari dulu saya selalu mengatakan bahwa Kita hafal ayatnya namun Suratnya Kita tidak tahu Dan ternyata Saya membuka surat amfal Lantas tidak ketemu Ya, ayat 18 Surat Tawbah ayat 18 Nah, ada yang ditanyakan lagi? Silakan Ya Hmm. Undang-undang Jadi kita Kita pinjamkan 10. Oh, 15. Iya, iya. Iya. Iya. riba itu adalah kulu kor din seluruh pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba tidak perlu dia berlaku untuk orang kaya tidak berlaku untuk orang berlaku untuk orang miskin, berlaku untuk orang sedang-sedang, berlaku untuk orang berkeluarga, orang bujang asal dia itu pinjaman kemudian membuahkan hasil itu adalah riba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 Sekali lagi. Baru dikatakan riba apabila terjadi kesepakatan penambahan pengembalian di saat pinjaman itu terjadi. Di saat meminjam. Saat saya pinjam uang. Baik, berapa? 5 juta. Nanti saya kembalikan 5 juta 500, Ustaz. Silakan, kata Pak Ustaz. Itu riba itu. Karena sudah terjadi Walaupun bukan saya yang minta Kan maunya kamu, kan saya nggak minta nggak boleh Tapi kalau kemudian Tidak disepakati sama sekali Pak penyembuan Berapa? 10 juta, ini ambil Untuk apa? Saya ada usaha sedikit Tapi nggak susah susah modal untuk mutar-mutar uang Yada. Berapa pun berapa hanya? 10 juta Ini ambil 10 juta Gak ada kesepakatan apapun Non kesepakatan Tiba-tiba ternyata yang pegang uang 10 juta itu Setelah usahanya jalan berhasil Dia ingin berterima kasih Dia kembalikan 11 juta atau 12 juta Apa ini? Alhamdulillah usaha saya berhasil Ustaz Jadi Terima kasih saya Itu halal Itu halal Itu namanya bukan riba Itu namanya al-khoda'ul hasad Mengembalikan sesuatu yang lebih baik Dengan syarat Dengan syarat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 masjidnya sudah berdiri di atas tanah itu Pas di atas tanah orang kafir Atau orang kafir untuk MDA-nya